Saya mau tanya apakah dibolehkan seorang anak mencarikan calon suami untuk ibu kandungnya sendiri. Mengingat ayah saya sudah meninggal dunia. Lalu anak-anak saat ini termasuk saya merantau keluar kota. Ibu saya masih cukup muda. Saat ini juga ibu saya tinggal sendiri. Baik. Jika anda wahai anak-anak kami sampaikan semuanya. Wahai anak-anak semuanya. Jika anda melihat bapak anda seorang bapak yang sendiri tidak punya istri. Maka anda jangan egois. Jangan pandang bapak anda selamanya sebagai bapak. Tapi pandang beliau adalah seorang pria yang butuh wanita. Anda perlu mencarikan istri bagi ayah anda. Karena dia beliau punya kebutuhan pribadi yang bisa, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Termasuk anaknya. Termasuk mungkin anda seorang anak yang punya seorang ibu. Apalagi anda melihat ibu anda adalah seorang yang masih muda. Kemudian ada bangkit syahwat dan sebagainya. Jangan egois. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu tapi pandang ibu juga seorang wanita. Kalau ternyata beliau membutuhkan, apalagi di kisahnya, anaknya pada merantau semuanya, ibunya sendirian di rumah. Apakah boleh kalau saya mencarikan ibu saya seorang suami? Hak. Sebab sebagian anak hanya memandang ibunya selamanya jadi ibu saja. Memang ada sebagian ibu yang setelah itu tidak mau. Itu haknya beliau. Tapi seorang anak tidak boleh melarang sampai, kalau menikah lagi, awas. Luh, luh, luh, luh. Ini adalah satu hal yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kemudian alasannya ini, nanti saya dianggap tidak adab dengan almarhum ayah saya. Oh tidak, ayahmu sudah nggak ada cemburu di alam barzah itu. Beliau sudah nekmat dengan amal soleh dia. Justru kalau melihat ibunya melakukan kemongkaran, bakal nyesel itu. Dia, ayah ayahmu bakal menangis, ayahmu bakal sakit. Kenapa? Berarti salah mendidik anda. Misalnya apa? ibunya berzina gara-gara anaknya melarang menikah. Gara-gara anaknya melarang menikah, lalu ibunya termasuk dalam berzinaan, dosa ibu, dosa anak. Anaknya karena salah didikan bapak-bapaknya yang di alam barzah menjadi sakit. Jadi enggak ada hubungannya itu. Kalau anda mencarikan ibunda anda, yang memang anda anggap beliau adalah butuh, anda carikan. Dan dalam hal nikah ini memang tidak bisa di... jangan ditutup. Jangan menutup pintu pernikahan, pintu halal. Yang menjadi yang yang harus ditutup adalah pintu haram, pacaran, kemudian naudzubillah zina, hina, busuk. Ditutup itu pintu. Dengan cara apa? Dengan mempermudah urusan pernikahan. Pandang jangan pandang bapakmu selamanya sebagai bapak, tapi pandang bapakmu sebagai seorang laki-laki juga. Dan jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang ibumu juga seorang wanita. Jika engkau melihat beliau punya kebutuhan, maka Anda carikan. Bahkan hukumnya bagi seorang anak, ini hukumnya bagi seorang anak, jika menemukan orang tuanya itu butuh kepada pernikahan, misalnya bapaknya fakir, ibunya juga demikian. Bapaknya fakir ternyata dilihat bapaknya sering bangkit syahwat. Maka bagi seorang anak wajib, bukan sekedar boleh, wajib memberi mahar, menikahkan bapaknya membayar maharnya. Karena urusannya adalah halal haram. Ini bapak laki-laki dan anak laki. Seorang anak punya bapak. Bapaknya gak punya istri. Anggap saja ibunya meninggal. Sementara bapaknya masih orang normal. Laki-laki normal. Tapi fakir gak punya duit untuk mahar. Berarti nafkahnya yang menanggung adalah anak laki-lakinya. Maka bagi anak laki-laki tersebut wajib memberikan uang mahar agar apa? bapaknya menikah. Sebab apa? Kalau tidak dengan menikah maka masuk bab kehinaan namanya berzinaan auzubillahi na zinah adalah hina hina hina hina di dunia dan hina di akhirat auzubillahi min dalik semoga Allah menjaga kita dari kehinaan biasanya memang faktor kecemburuan itu selalu ada dan wajar akan tapi cemburu Anda tidak boleh mengalahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada mungkin dalam hati Anda yang bertanya ibu sudah meninggal bapak sudah meninggal kalau saya nanti ibu saya menikah mungkin bapak bakal kecewa. Oh tidak. Enggak ada kekecewaan di dalam darzah. Bahkan kalau melihat ibunda anda solehah senang. Karena buah didikan daripada ayah nanti. Menjadi seorang wanita yang takut zina. Menjadi wanita yang senang kemuliaan. Maka pahalanya akan mengalir daripada ayah anda. Jadi jangan jangan di, digambarkan ya. Keadaan di akhirat nanti dengan keadaan di dunia. Sampai ada pertanyaan unik juga. Bahwasanya orang itu kalau meninggal dunia bisa melihat semua yang ada di dunia ini. Karena apa? Orang meninggal dunia itu, rohnya itu tidak terikat dengan materi. Jadi bisa melihat semuanya. Bisa melihat perilaku anda dan sebagainya. Cuma bedanya gak bisa interaksi dengan kita. Cuma karena tidak terikat dengan materi, tidak terikat dengan bumi, maka bisa melihat Mekah, melihat Amerika, melihat Indonesia, sakma. Tidak harus pergi, karena apa? arwahnya orang meninggal itu mutlaqah, oh, airu mukayadah tidak terikat. Bisa melihat Jakarta bisa, dan bisa melihat Anda semuanya. Ada yang bertanya, "Wah, kalau Bapak kalau Bapak yang sudah meninggal lihat saya, malu dong waktu saya berhubungan dengan suami saya." Dia bertanya, "Ini kan pertanyaan wajar, saya terima. Malu. Ayahmu melihatmu bukan sebagai syahwat lagi, melihatmu sebagai melihat amal soleh Karena kau seorang perempuan melayani sang sang suami. Jadi di situ jangan iya malu bapakku melihat ini tidak nah, begitu karena di alam barzah itu sudah bukan bicara tentang syahwat lagi yang dilihat oleh ayahandamu adalah engkau menjadi wanita soleh lagi melayani seorang suami dengan pelayanan yang baik bagi anda adalah pahala sampai ke orang tua bukan urusan syahwat ya? ini kadang-kadang kita itu menyamakan kehidupan di surga seperti kehidupan di dunia di alam barzah seperti di dunia ya kan Semoga Allah menjadikan kita ahli surganya Baik ini saja